Sa berita malam. Assalamualaikum Saudaron Berita Malam edisi hari ini Minggu 12 Juni 2016 dibacakan Ardiansyah. Bocah Loxmawe sumbang seluruh isi celengan untuk Palestina. Glepulut longsor ratusan kendaraan terjebak. Terlibat organisasi terlarang di Turki seorang WNI ditahan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram di FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Noxmawai, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Limba Pase 90,1 FM Noxmawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Tram BFN. Sudarlun Kanita Akila, bocah asal desa lancang garam Loksmawe, hari ini menyerahkan celengan berisi seluruh uang tabungan untuk disumbangkan ke masyarakat Palestina. Kanita menyerahkan langsung sumbangan ini kepada Syekh Ahmad Taufik Mahmud al Haj Palestini yang berasal dari Palestina. Ketua KNRP Loksmawe di kisah putra mengatakan sangat terharu atas tindakan anak tersebut. Untuk diketahui hari ini, untuk diketahui hari ini Syekh Ahmad Taufik Mahmud al Haj Palestini telah mengisi dua acara, yakni ceramah subuh di Masjid Ubudiah Puntur, dan kuliah duha di Masjid Jamik Loksmawe. Dalam ceramahnya, Seh menceritakan bagaimana kondisi rakyat Palestina saat ini. Ditambahkannya juga dari kedua acara ini, saat ini telah terkumpul sumbangan 55 juta lebih. Darlun Tebing Batu Glepulur, kilometer 27 Jalan Nasional Banda Aceh Melaboh longsor dan menimbun badan jalan menjelang asar tadi. Hingga masuknya waktu berbuka puasa ratusan kendaraan dari Melaboh maupun Banda Aceh masih terjebak. Seorang anggota rapi Aceh Azhari melaporkan hingga menjelang berbuka puasa hanya terlihat satu alat berat berukuran kecil di lokasi namun tidak mampu menyingkirkan bongkahan batu besar yang menutupi badan jalan. Ketua DPRK Aceh Barat, rambli yang ikut terjebak, mengatakan lambat sekali penanganan dari pihak terkait di tingkat provinsi. Sekretaris KIP Aceh, Darman Syah, dan keluarga yang sedang dalam perjalanan dari Melabu ke Banda Aceh juga ikut terjebak. Longsoran batu Glepulot juga menimpa satu unit angkutan umum L300 dan satu unit sepeda motor. Sejumlah penumpang L300 dan pengendara sepeda motor dilaporkan mengalami luka-luka. Sudah pemerintah Indonesia melalui KBRI di Ankara Turki terus mendampingi seorang WNI berinisial HL yang ditangkap oleh otoritas hukum Turki karena terlibat kegiatan politik terlarang. Mahasiswa sebuah perguruan tinggi di kota Gaziantep Turki ditahan sejak Jumat lalu karena diduga terlibat organisasi terlarang di negara itu. Pelaksana fungsi sosial dan budaya KBRI di Ankara, Diah Asmarani mengatakan, Pemerintah Turki menyediakan pengacara tetapi KBRI terus mendampingi WNI itu selama proses pemeriksaan hingga peradilan nanti. Ditanya apakah HL ditangkap otoritas Turki karena terlibat kelompok hizmet yang dilarang oleh pemerintah Turki? Dia asbarani menolak menjawabnya. Darlun di Sosnaker Trans Aceh Baradaya menyalurkan bantuan masa panik kepada masyarakat desa Belang Padang dan Padangkawa yang rumahnya terendam aliran luapan hari ini. Penyerahan bantuan massa seperti mie instan, minyak goreng, jilbab, baju dan peralatan sekolah diserahkan langsung Kepala Disos Naker Transabdia Nazaruddin Total rumah yang terendam ada 27 rumah. Bantuan masa panik kata Nazar bersumber dari APBA yang dititipkan di disosker Naker Transabdia guna disalurkan kepada masyarakat yang terkena musibah. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Abdiya Amiruddin mengaku telah menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan muara yang tersumbat akibat tingginya gelombang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evita. Saudarlun, hujan dengan intensitas ringan dan sedang mengguyur kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya secara sporadis sepanjang hari ini. Guyuran hujan, intensitas sedang terjadi sejak Sabtu sore berlanjut Sabtu malam. Peristiwa ini terjadi setelah Kabupaten Abdia dilanda cuaca panas terik matahari yang menyengat sejak beberapa hari belakangan. Sementara hujan yang mengguyur Abdia pagi tadi sempat membuat suasana Kabupaten lenggang lantaran sebagian warga enggan keluar rumah. Cuaca kawasan Abdiah kembali cerah pada minggu siang namun kembali dipalut mendung. Belum ada laporan peristiwa banjir, namun air hujan dilaporkan menggenangi badan jalan di sejumlah titik lokasi, kawasan kota Blangpidi dan sekitarnya, sehingga mengganggu arus lalu lintas. Sedarlun seorang pria tewas ditembak aparat tim Polda Aceh di kawasan desa Gelumpang, Aceh Utara, sore tadi karena diduga kuat terlibat jaringan narkoba. Informasi yang dihimpun, setelah terkena tembakan, pria itu dibawa ke puskesmas baktia untuk divisum. Namun petugas belum berhasil menemukan identitas pria tersebut. Irawan seorang warga mengatakan saat ini korban masih di puskesmas baktia. Pria itu tewas setelah terkena tembakan petugas. Sudarlun sejumlah warga Inggris tengah dirawat di rumah sakit di Perancis setelah serangkaian bentrokan antara penggemar sepak bola di Marseille. Bentrokan pecah antara suporter timnas Inggris, pendukung tim saingan dan polisi selama tiga hari di kota pelabuhan Perancis itu terjadi pula tawuran di dalam stadion ketika Inggris dan Rusia bermain satu-satu di ajang Piala Eropa 2016 setelah suporter Rusia tampaknya menyerang terlebih dahulu di lokasi pendukung Inggris polisi Perancis mengatakan salah seorang warga Inggris terluka parah dalam bentrokan sebelumnya Saksi mata mengatakan masalah dimulai dari stadion setelah supporter Rusia menghidupkan kembang api jelang laga berakhir. Wartawan BBC Nick Erle menggambarkan aksi supporter Rusia yang melompati pagar pembatas sangat mengerikan. Polisi mengatakan kepada BBC bahwa enam orang telah ditangkap dan sedikitnya lima orang terluka selama bentrokan.